السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. <coughs> ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Bapak Ibu sekalian Jamaah Masjid Namirah Yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Istiqamah di dalam beragama Dan senantiasa sabar Di dalam menghadapi aral mencari ilmu Semoga Allah Makin hari menjadikan hati ini tertaut Senang, rindu, kemar Dengan pengajian sunnah Karena itu semua yang bikin adalah Allah Yang menautkan hati kepada kebaikan itu adalah Allah Makanya Allah mengatakan Wa'lamu Wa anna fikum rasulullah Ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasulullah atau tiba kah najib ayah ayah kok? Tak pedih. Ini disingkirkan. Sesungguhnya di tengah kalian itu ada Rasulullah. Rasulullah itu dihadirkan, diutus oleh Allah, kata Allah, "Wa may wa may yuti ar-rasula Allah." Barang siapa yang mentaati rasul, berarti mentaati Allah. Jadi, Rasulullah diutus untuk ditaati. Kalau memang seperti itu, kebanggaan Rasulullah terhadap umatnya dan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, umat yang taat. Makanya di dalam hadis yang sahih, Man ahya sunnati faqut ahabbani Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah Siapa yang mencintaiku bersamaku di surga Hadirin Salyan tema kali ini kita angkat dari buku kecil yang ditulis oleh Do Muhammad bin Ibrahim Alham asli bahasa Arab kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jangan biarkan air mata ibu berlinak adalin selian pernah ada seorang sahabat yang ingin jihad bersama rasulullah kemudian ibunya tidak merilakan akhirnya menangis melepaskan anak tersebut. Abagda Kembalilah. Fa fihi dengan kamu birrul walidin itulah jihad kamu. Pulang bikin dia tersenyum sebagaimana dulu kamu bikin dia menangis. Hebat sekali Membikin nangis orang tua dengan kebaikan jihad saja ditegur Rasulullah. Apalagi membikin nangis orang tua dengan maksiat. Siapa yang tidak mengerti hebatnya jihad? Siapa yang sekarang ini ragu tentang keagungan jihad, kemuliaan jihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur pulang kamu bikin dia tersenyum sebelumnya kamu bikin dia menangis. Bagaimana kalau sekarang orang tersebut membikin nangis karena maksiat. Membikin nangis karena narkoba. Membikin nangis karena berurusan dengan polisi. Membikin nangis karena dia melakukan kriminal. Subhanallah enggak tahu jurat seorang mulia ahli ibadah seorang mulia enggak ada yang meragukan saking ahli ibadahnya Pak tidak pernah dia itu melihat muka perempuan jangankan pelacur perempuan baik-baik tidak pernah melihat hari-harinya hidup rumah masjid masjid rumah Saat dia sedang sholat tahajud dipanggil oleh orang tuanya. Wahai juret, keluarlah. <tuh> Pada saat itu hatinya berbisik. Ibu apa sholat? Dilanjutkan sholat. <tuh> dipanggil sekali lagi. Juret, keluarlah. Ibu apa sholat? Sampai akhirnya dia meneruskan sholat. Ibunya hanya melampiaskan kesel, tetapi masih dibarengi dengan kebaikan. Ya Allah janganlah cabut nyawa dia sebelum pernah melihat mukanya pelacur. Ya, coba, kalau sebelum zina dengan pelacur kan hancur itu. Hancur nggak, Pak? Hancur. Hanya sebelum melihat mukanya. Dan akhirnya betul Ada kejadian Wanita pelacur hamil Dia milih oleh Sang pengembala kambing Akhirnya dia ngaku yang menghamili Jurej Dihadirkan di depan raja dan diadili Sebelum Hukuman pancung dilaksanakan Dia minta izin untuk sholat Setelah sholat dua rekaat menanyakan bayi yang orok masih umur beberapa hari wahai Fulan bapakmu siapa dia mengatakan Bapak saya adalah sang pengembala kambing saat itulah terbongkar yang kata orang Jawa pecik ke titik olo ketor akhirnya apa dikembalikanlah kata sang raja dan rakyat kembalikan tempat ibadahnya curet dengan mas dan beak jangan palkan sediakala untuk ibadah saya coba kalau ibunya tadi mengatakan Ya Allah janganlah cabutnya wadiah sebelum dia pernah berzina dengan pelacur dunia akhirat coba bayangin <clears throat> seorang ahli ibadah yang nampaknyasholeh akhirnya menghamili seorang yang cerita ini terjadi pada bersesor sudah pernah mendengarkan cerita bersesor? belum, berarti tahun depan ya insyaallah kita akan ceritakan kisah bersesor yang dikoda dengan setan putih insyaallah ini airnya jauh banget baik Hadirin sekalian kembali lagi ke Pirul Walidin. Berbuat baik kepada orang tua di dalam Islam memiliki kedudukan paling tinggi dan memiliki keagungan besar bahkan disetarakan berbakti kepada orang tua sejajar dengan berbakti kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra. Wa qaddara rabbuka allaa ta'buduu illaa Allah memutuskan putusan yang tidak bisa ditaati. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian durhaka kepada orang tua wa bil ihsana. Coba antum bisa lihat surat Al-surat Al-Isra ayat 23 24. Dan nanti juga <clears throat> kita akan bedar insya Allah sampai tuntas. Wa qada. Kalimat qada itu artinya putusan yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya takdir kadang disebut dengan qada. Qadha kadang disebut dengan takdir. Makanya ada istilah iman kepada qadha dan qadar. Kenapa qadha itu dikatakan qadha? Karena putusan Allah yang sudah permanen tidak bisa diutaati. Dan di sini Allah telah memutuskan hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu durhaka. Mana hadirin sekalian? Allah menjadikan wasiat Islam paling tertinggi anak kepada orang tua birul walidin tersebut antum bisa lihat surat Luqman ayat 14. Wawasin al insan bi ihsana. Iya maaf. Wawasin al insan bi walid bi walidayhi hamadhu ala wahnan. ها بِهُوْ فِي جَبْا عَمَيْنِي اَنِشْكُرْ لِي وَلِيّ وَلَيْتَيْكَ إِلَيّ الْمَسِيِّ وَوَسَيْنَهُ هذه سالین رطا رطا رطا رطا رطا رطا رطا رطا رطا راه في طيーツ رتد هو اوله Kekasihku telah memberikan wasiat tiga. An utira qabla an anam, Hendaknya witir sebelum tidur. Wa an usalli rak'atai duha, Salat dua raka'at duha, Wa an asuma salasata iyamin min kulli syahr, Saya puasa tiga hari setiap bulan. Penting. Makanya Pak, Antum kalau tidak bisa tahajud setelah tidur jangan sampai lepas dari tiga ibadah sunnah yang paling mulia di hadapan Abu Hurairah yang diwasiatkan Rasulullah dua duakaat duha pu witir sebelum tidur puasa tiga hari terutama aya mulba Ayah mulbit itu tigalas empat belas limalas Ken amad disunahkan. ada penelitian yang hasilnya cukup spektakuler di Universitas Miami, Amerika. Karena ternyata dari beberapa sampel penelitian yang dibuat, terutama orang-orang yang temperamen dan kecanduan narkoba, pada tanggal 13, 14, 15 itu kumat marahnya, kumat temperamennya, kumat narkobanya. Kenapa ternyata ada kaitannya besar dengan gravitasi bumi? Jangankan sekarang air ini darah manusia, air laut aja masang, air laut aja meningkat. Makanya orang tanggal 13, 14, 15 itu rata-rata kumat -rata marahnya. Terutama orang temperamen. Lihat aja bapak ibu yang seringnya tengkar sama suami tanggal berapa. Nah itu. 13, 14, 15. Dan di sini, masya Allah, dipuasai sehingga di sini tekanan darah rendah. Tanggal 16 netralisir, makan minum 17 dibekam atau 19 atau 21. Insya Allah sehat. Kita kembali lagi karena bahasan kita bukan tabib, ya, BIRRUWADIYAT. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan wasiat dan Rasulullah ternyata di nazalian Rasulullah jadikan binul walidin termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah ayyul a'mali ahabu ilallah amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab pertama as-salatu ala waktiha salat pada waktunya di sini ada ungkapan menarik Rasulullah tidak mengatakan salat di awal waktu tetapi Rasulullah mengatakan salat di waktunya mungkin ada yang bisa memberikan jawaban insyaAllah dapat hadiah dari pengurus eh Pak kenapa Kenapa Rasulullah tidak mengatakan sholat di awal waktunya, tetapi sholat pada waktunya. silakan Tolong. Kanan, kiri, depan, belakang. Kapok, ya. Cukup. Mentok, nyerah. Oke. Okay. Pak, tidak semua sholat itu abdul di awal, waktu itu di awal. Tidak semua sholat Abdolnya itu di awal. Contohnya, salat pada waktu panas maka Rasulullah SAW suruh mengakhirkan abri, abridu beddhuri. Fa inna fa harra min fei jahannam. Dinginkan dengan salat duhur karena panasnya ini duhur termasuk dari luapan api neraka. Berarti kalau musim panas dianjurkan untuk diakhirkan. Tetapi kalau di Indonesia hampir enggak ada beda memang. Kalau di Arab itu sangat signifikan. Kalau musim panas Masya Allah. Ya. Apalagi bulan-bulan Juni, Juli itu angin itu kayak ditampar security Pak. Ya, Masya Allah ya. Itu ada beda. Yang kedua sholat isya. Rasulullah pernah solat isak hampir masuk pertengahan malam. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, لولا أن أشغ عنا أمة لا أخرتُ العشاء لهذا الوقت. Kalau bukan karena takut memberatkan umat, maka aku akan akhirkan solat isak pada waktu ini. Ini menunjukkan bahwa tidak semua. tetapi secara umum fi awal makanya ada suatu tek dua Rasulullah ketika ditanya tentang amal yang paling baik beliau mengatakan as fiwali waha salat di awal waktunya dan yang kedua tadi as waha <tayf>. yang kedua kata RasulullahSAWlam ketika ditanya tentang amalan yang paling baik birul amalan yang paling dicintai Allah Kemudian yang kedua Al-jihadu fi sabi'lillah okay. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Sekarang kita masuk ke dalam masalah durhaka Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW Tanda-tanda akhir zaman merajalelanya durhaka Dan sekarang Bapak Ibu sekalian kita temukan fakta Sangat mudah terjadi kedurhakaan Sangat mudah terjadi pertentangan antara anak dengan orang tua. Yang anehnya, semuanya anak selalu merasa didolimi. Anak selalu tidak dikasihani. Anak selalu tersingkirkan. Anak selalu tidak diperhatikan. Orang tua dipojokkan, Orang tua tidak ditempatkan pada tempat yang terhormat. Dari situ, entah terpengaruh dengan media atau teman sekolah, teman lingkungan. mudah sekali apalagi tuntunan tuntutan materialisme ada anak minta HP orang tua enggak dikasih ngancem mau minggat ada di antara mereka minta motor enggak dikasih diancem mau disembelih di antara mereka kadang-kadang merendah-rendahkan orang tuanya karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya ini semua bentuk-bentuk durhaka. -bentuk nah, sekarang kita akan sebutkan satu persatu. Ya. Yeah. Yang pertama, jenis-jenis dari durhaka. Membuat kedua, keduanya bersedih dan menangis, baik dengan ucapan atau perbuatan atau dengan apapun. Ini jenis ini yang pertama. Jadi, bentuk di antara bentuk durhaka yang pertama adalah membuat keduanya bersedih, menangis. Yang saya katakan tadi ada penjelasan dengan perkara yang baik, curaj dengan salat. Ya. Yeah? Dan yang tadi jelas pada zaman Rasulullah dengan jihad itu pun masih juga disalahkan oleh Allah apalagi dengan perkara yang maksiat. Makanya sekarang saya enggak habis pikir. Kadang orang tuanya menangis karena anaknya disuruh untuk salat tidak mau. kadang orang tuanya menangis karena menyebabkan malu di dalam keluarganya karena hamil luar nikah dan orang tuanya sedih karena dia kejebur ke dalam berbagai macam kriminal dan ini nggak tahu ya dotnya gaya apa lagi bagainya pernah ada orang yang haji dari yaman pak dari yaman Orang tuanya itu digendong, orang tuanya ditandu. Kemudian dari dari setelah sampai di Mekah, tawaf sa'i pun dia panggul. Kemudian setelah setelah umrah, setelah haji, setelah tawaf, setelah sa'i tanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah ibnu Umar, Sudahkah aku berbuat baik kepada orang tua?" Apa jawaban Abdullah bin Umar? "Belum walaupun secuil. Sekarang saya tanya kepada Andum semua, pernah enggak gendong dari mulai sawah sampai rumah, dari rumah sampai masjid Dari masjid kadang-kadang, maaf, diantara kita diganggu anak, hanya dorong roda. Padahal sudah pakai kursi roda, enteng, enak, ngeluh. Coba bayangin, Yaman, Mekah, berapa jaraknya? Dia tandu, dia panggul. dia gendong tawaf pun dia gendong sa'i pun dia gendong setelah tahallul dia mengatakan wahai Abdullah ibnu Umar Sudahkah aku berbuat baik kepada orang tua saya belum walaupun sejujurnya ya kadang-kadang kita masyaallah ya, ya merantau pulang sesekali hanya cuman bawa roti satu blek iya modal itu pun tukar tambah Ya walik apa ayamnya dikerangkengi, kucingnya ditanting, apa dibawa semua, masya Allah, Alhamdulillah anakku garu cucuku rajin, <guluh> rajin bawa bawa barang semua diambilin, Ibu ibunya itu ya seneng Alhamdulillah, cuman bisa datang ke rumah. Bisa tengok, bisa silaturahmi itu udah senang. Makanya sering saya katakan di mana-mana, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma Alhamdulillah Allah titipkan ke dalam hati kita, setiap orang tua itu senang disusahi anak. Itu aja Lihat, ibu-ibu kalau punya anak, dua tahun nggak pernah nangis. Senang apa sedih? Ya, sedih bukan alhamdulillah ba anak saya sudah dua tahun enggak nangis ya enggak ngerepotin saya enggak malah kemana mana cari ustaz tukang ruqyah ba ustaz tolong ustaz ruqyah anak saya kenapa bu ini enggak nangis 2 tahun sedih andum lihat susahnya dari mulai hamil sembilan bulan sakit gimana bu sakit enggak gimana sakit enggak tapi kok ya nambah terus itu hebat toh. nanti lahir masya Allah lagi proses lahir itu taruhannya wah ibu-ibu kalau bapak-bapak masih bisa tenang di depan klinik tidur di kursi ngorok gitu. nanti sudah lahir mulai jalan malam nggak tidur mulai nanti sekolah masuk TK kadang-kadang observasi 2 tiga TK nggak cocok cocok-cocok kadang-kadang juga masih repot lagi belum antar jemput belum bayarannya masalah lagi di sekolah lulus masuk SD enam tahun susah lulus lagi paling senengnya cuma sekali sampai wisuda foto fotoan itu toh iya senengnya masih jitu habis wisuda foto-fotohan putu itu pun emaknya bapaknya ditinggali fotone tok, anake perginang Kalimantan. Iya, itu aja cerita kemana bangga. Mbak anakku jadi dokter dan di yuangnya, iku nempel tembok nggak iso nengok itu. seneng. coba anak orang tua kayak sudah tampilannya kayak majikan sudah. Betul. pengin apa tinggal nunjuk, tinggal ngomong. Keinginan serba mau diturutin. Tapi lihat sekarang anak kaya, yang jadi pembantu siapa? Emaknya. Nengok sesekali ke kota. Dari mulai pagi, gendong cucu, ngedusi cucu, nyuapin cucu, ngepel, nyapu. Lepas nggak pembantu itu. Dan itu senang. Dari sinilah Adina Zalian sering saya peringatkan Jangan sampai kita itu salah niat punya anak Kita punya anak Allah sudah arahkan min wa Alhamdulillah semuanya sudah punya pasangan yang cocok Kemudian anak cucu yang meneduhkan pandangan dan menenangkan hati dan tujuan akhirnya adalah waj'alna lil imama kalau kita punya anak supaya nanti kita bisa dapat ini dapat itu dari sisi dunia kecewa karena jarang kita temukan anak membelikan rumah orang tua anak membelikan mobil orang tua dan banyak sekarang kita dengar orang tua membelikan rumah anak membelikan mobil anak tapi anak bisa dihitung cari Pak jarine bebek lagi mek 3 tok jarang kalau enggak waj'alna lil imama rugi sekarang mulai ngu, menyukulahkan anak niatnya nunggu kembalikan kembalian duit kuliah nggak bakal keturutan sekarang anak menjadi pengusaha pejabat minta kembalian semua uang nggak mungkin yang ada orang tua sekarang ini adalah mungkin tersisihkan makanya jangan sampai salah niat waalnail imama yang kedua menghardik membentak bapak ibu ya Duk durhaka menghardik membentak wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma Bapak Ibu sekalian Allah mengungkapkan jangan kamu mengusir itu dengan kalimat yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Ad-Duha wa ammas sā'ila falā tanhar Di sini Allah juga mengungkapkan wala tanharhuma Jangan kamu usir kedua orang tuamu. Di sini maksudnya apa? Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita. Jangan kamu sekali-kali mengusir orang tua kamu. Kalau dia harus tinggal bersama kamu. Kalau dia harus hidup bersama kamu. Untuk sementara waktu. nggak lama. Seperti kamu mengusir pengemis. Bisa aja, Masya Allah, ia anak satu-satunya dibesari sampai disekolahkan ke luar negeri. Di dalam kisah yang sangat masyur, ya di Arab sana akhirnya dia menikah dengan wanita barat yang tidak soliha. Walaupun dia muallaf masuk Islam tetapi tidak bisa meyakinkan dia itu betul-betul berakhlak Islam. akhirnya hari demi hari menekan suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya yang akhirnya ditinggalkan di kamar yang sangat sempit yang akhirnya dia dibunuh dan dibuang karena sudah tidak betah tinggal bersama orang tua yang apa namanya menjijikkan menurut ukuran akal mereka akhirnya dibunuh ya yeah. selanjutnya nomor 3 kesal terhadap perintah kedua orang tua Dengan mengomong ah, baginya Allah mengatakan, "Fala takul lahu ma'ufin". Subhanallah. Ada tafsir yang sangat indah dari para ulama. "Fala takul lahu ma'ufin". Jangan kamu mengatakan ah. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu mengatakan ah ketika kamu harus mencebokin kedua orang tua kamu. Sebagaimana dulu mereka tidak pernah mengatakan ah ketika menceboki kamu. Ya udah kan kita kadang-kadang ah, ah, ah, gitu kan. Bisa aja, kita diuji oleh orang tua yang sudah tua rentah pekon nyebokin. Ya ikhwan, kalau seandainya antum harus menceboki dia, paling juga 3-4 tahun, nggak lama. Gak selama merepotkan Antum merepotkan dia nggak selama Antum sekarang membikin dia jijik walaupun sekarang ini Mas Allah kotoran berlumuran di dalam pakaiannya di tangannya tidak pernah dia sekarang ngeluh sampai mengatakan ah jijik ah nggak enak bahkan itu semua dihadapi dengan alaminya, dengan senangnya, dengan penuh kasih sayang. Makanya para ulama diantara ahli tafsir mengatakan, wala takullahuma jangan kamu mengatakan ah ketika harus mencepuki orang tua kamu, sebagaimana keduanya atau salah satunya dulu ketika mencepuki kamu tidak pernah mengatakan ah. Selanjutnya dari sekalian nomor 4 permuka masam. meeryitkan dahi kadang kita gampang mengkerut gampang menunjukkan tingkah yang tidak bersahaja ya naslllah lafia kita percepat memandang kedua orang tua dengan tatapan yang tajam dari urwah bin zuber dia berkata tidak berbakti kepada kedua orang tua siapa yang memandang keduanya dengan pandangan tajam coba bayangkan Sekarang bukan hanya melototin orang tua, bukan hanya sekedar sekarang ini menacamkan pandangan, sudah melototin menacamkan ngomel, ngomong, bantah. Udah berlipat-lipat. Makanya dari sekalian sekarang kehidupan itu banyak tidak berkah. Kenapa? Karena anak durhaka kepada orang tuanya. Nanti ditiru anaknya lagi, nanti ditiru anaknya lagi, berantai. Makanya dari salian para ulama mengatakan durhaka itu kebanyakan diawali dengan keteledoran orang tuanya. Kita sadar atau tidak sadar, ngaku atau tidak ngaku kedurhakan anak kita ini adalah warisan dosa yang kita timbulkan sendiri di hadapan, di kehidupan mereka. Ini yang terjadi. Makanya dari salian jangan sekali-kali memberikan contoh. Coba... pernah ada ibu-ibu lagi salat asar habis salat asar nungguin anaknya TK yang sedang gambar rumah-rumahan kota ayo kamu nanti gambar Kamar ibu di mana, kamar kamu di mana, kamar pembantu kamu di mana. Ternyata setelah itu dia gambar ini kamar saya, ini kamar pembantu. Kamar ibunya diletakkan di tempat kecucian. Karena dia melihat sekarang embahnya ditempatkan oleh maknya di situ. Masya Allah. Habis itu langsung dirubah maknya dipindah ke tempat yang muni, kamar yang istimewa. Ditiru. Karena apa hadirin Karena anak apalagi melihat, mencontoh. Anak itu kalau umur-umur TKASD sampai kelas 4 itu yang dilihat, yang diamati bukan yang didoktrinkan, yang dia dengar tidak. Tetapi yang dia lihat, yang dia alami. Kalau dia melihat dari orang tuanya sekarang ini kebahlilan, dia akan niru bahlil. Kalau yang dia lihat dari orang tuanya pengecut, dia akan juga pengecut. Kalau memperlakukan orang tuanya sekarang tidak baik juga akan ditiru dengan dengan sendirinya. Ini eh, diperhatikan. Terus kemudian mencela makanan yang dimasak orang tua. Banyak diantara kita dengan mudah mencela makanan, ya. Bahannya makanan ya, Di celak itu sudah termasuk durhaka ya. Terus kemudian nomor delapan Tidak membantu kedua orang tua di rumah Seperti membereskan Merapikan rumah, memasak dan yang lainnya Memalingkan muka Ketika kedua orang tua berbicara Tidak mendengar kata-kata mereka Dengan baik atau memotong kata-kata Keduanya dan menustakan Keduanya atau membantah keduanya Nomor sepuluh Meremehkan pendapat orang tua kadang-kadang di mas diberikan masukan, dinasihatin orang tua, meremehkan, memalingkan muka, tidak mendengarnya, tidak mengubrisnya. Itu banyak dilakukan oleh anak-anak sekarang. Nomor 11, tidak meminta izin saat masuk kepada bapak ibunya. Saat masuk kamar, saat masuk rumah, Assalamualaikum waalaikumsalam dijawab alhamdulillah. Bahkan Hendaknya kita hati-hati, terutama masuk kamar pada waktu tiga, yang pertama pada waktu sebelum subuh, ya kemudian yang kedua waktu malam dan yang ketiga waktu istirahat siang. Ini sangat ditekankan oleh Islam. Nomor dua belas memunculkan masalah di depan orang tua, baik masalah dengan istri, masalah dengan rekan-rekan atau dengan anak-anak dan lainnya. Ini. Kemudian tega belas mencela dan menyebut aib orang tua di depan orang lain. Kadang anak-anak kurang ya, yeah, menjaga rahasia, menjaga adab aib orang tua dengan mudah cerita menjeleka-jelekkan orang tua dengan temannya atau dengan keluarga, istrinya atau dengan koleganya, teman kantornya. Ini semua bagian daripada kedurhakaan kepada orang tua. Nomor empat belas, mencaci maki, melaknat orang tua, bisa langsung atau tidak langsung. Contoh orang kalau memaki orang lain, pasti bales. Makanya kata Rasulullah, Minal Termasuk dosa besar, orang itu mencaci maki kedua orang tua. Ada seorang sahabat yang heran, Ya Rasulullah, hal yastumur rajul walidai. Adakah anak mencaci maki orang tua Oh ada ya subuh Abbarrajul dia mencaci maki bapak orang lain akhirnya orang tersebut mencaci maki bapaknya dia males kadang-kadang pertengkaran kedua yang tengkar aman yang yang dijadikan sasaran kedua orang tua masing-masing yang satu mencela orang tuanya yang satunya juga mencela orang tua 15 memasukkan kemungkaran ke dalam rumah ya yeah, masya allah ada di antara mereka membawa pacar selingkuhannya ke rumah ya yeah. di depan orang tuanya dilihat ada di antara mereka mabuk-mabukan di dalam rumah yang lebih parah lagi pesta narkoba di rumah ya yeah. Ada yang mengundang teman-temannya main kartu judi di rumah. Ini jelas mendatangkan kemungkaran di depan orang tuanya. Ya. Selanjutnya nomor dua-dua. Menelantarkan kedua orang tua saat keduanya membutuhkan atau saat keduanya berusia lanjut. Ya. Ada yang rela menitipkan di pantai jumpu. ya Coba bayangin hadirin salian. Apa kata dunia? Orang tuanya dititipkan di panti jumbo, sementara dia hidup bergelimang nikmat Dia sekarang lebih mengutamakan anaknya, istrinya, atau suaminya. Sementara orang tuanya dititipkan bersama orang-orang tua, menikmati dua atau tiga kali empat ukuran kamar yang hanya... tempat tidur sederhana, makanan seadanya dan ini merupakan suatu kedurhakaan yang paling tinggi. 23. Malu menyebut nama orang tua. Ya, malu. Ada tamunya datang, Mas itu siapa itu? Iya itu tetangga lagi mampir. Padahal orang tuanya dianggap tetangga. Ya. 24. Memukul orang tua, Na'udzubillah. Kalau ada yang sampai memukul, ini sudah Ya, sudah merupakan titik klimaks itu. Menitipkan orang tuanya di panti jompo tadi sudah kita inikan. Mendiamkan orang tua, ya tidak berbakti kepada keduanya dan tidak menasehati keduanya manakala keduanya melakukan dosa. Ini ya. Tapi gini, Pak. Siapa saja yang ingin memulai berdakwah kepada orang tua, jangan sekali-kali menggunakan cara-cara yang radikal. Cara-cara yang ekstrim, yang frontal. Apalagi orang tua awam tinggal di kampung. ya, Antum menguasai dalil oke. Okay. Antum juga sudah ngaji bagus. Tetapi sekarang orang tua Antum harus perhatikan. Cara-cara untuk masuk, cara-cara untuk memulainya. Ada di antara mereka frontal. Karena tahu Isbal tidak boleh. Masya Allah celana orang tuanya langsung diguntingin semua. akhirnya mau kondangan nggak nemu celana ya? orang tuanya juga langsung suruh pakai cadar padahal jarit belum ganti ya, lucu bakhil kepada orang tua ini mo mohon maaf tolong yang sudah menikah kadang-kadang karena tekanan istri anak ada sebagian anak eh, ini tidak perhatian lagi kepada orang tua pelit kepada orang tuanya Hadirin sekalian perhatikan pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah bagi seorang laki-laki ya Rasulullah siapa yang paling berhak untuk diperbaiki Rasulullah menjawab ibunya dan bagi bagi seorang perempuan siapa yang paling berhak diperbaiki suaminya Hadirin sekalian sebelum dan sesudah menikah bagi seorang laki-laki yang nomor satu adalah ibunya kalau perempuan ketika sebelum menikah memang kedua orang tuanya tetapi setelah menikah maka yang nomor satu adalah suaminya maka pernah ada seorang perempuan yang datang kepada rasulullah ditanya wahai fulanah apa yang kamu lakukan terhadap suamimu? Ya Rasulullah, saya berusaha melakukan sebatas kemampuan saya. Jangan seperti itu. Sesungguhnya suamimu itu surga nerakamu. Tapi kalau sudah suami, ibunya, sebelum menikah ibu bapaknya, setelah menikah ibu bapaknya. Makanya cukup aneh ada orang pernah bertanya, ya. Yeah, Pak Ustaz Shaykh, bagaimana hukumnya saya membayar zakat kepada orang tua saya? Ya Allah, orang tuanya dianggap orang miskin tempat pembuangan zakat. Pak, orang tua itu bukan tempatnya untuk mengalokasikan zakat. Kalau orang tuanya tidak kecukupan, wajib bagi anak memberikan nafkah. Wajib. Sampai Rasulullah jangankan harta kita antawa malu kali abika dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Seandainya Pak orang tua main ke rumah kita tiba-tiba bawa motor kita sah atau jangan sekali-kali lapor ke Pak RT. Pak RT maaf lapor ada apa Pak? Ini eh, orang tua saya nyolong motor nggak boleh sah. Lu jangankan motor, antum, mobil, antum, rumah, antum sekarang. Nah rumah saya ini saya tempatin. Sami'na wa'ata'na. Makanya di antara wasiat sembilan yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Dardak seandainya kedua orang tuamu menyuruh kamu keluar dari dunia, keluarlah. Orang tua kita menyuruh saya keluar dari kerja, keluar. Pasti Pak. Menurut akal kita, kalau seandainya itu tidak baik, di hadapan orang tua, dan Allah baik, keluar. Seandainya saya disuruh oleh orang tua, saya pindah dari Jakarta ke Lamongan, saya disuruh untuk keluar dari kerjaan, walaupun gajinya melimpah, yang terbaik adalah keluar. Subhanallah, saya kenal seorang dokter, profesor dokter, empat kali periode menjadi, dokter kepresidenan. Dia keluar dari perusahaan ketika itu perusahaan asing menggaji dia pada tahun 80-an itu 35 dolar, ribu dolar. Ya, beliau keluar itu tahun 90-an. 90 berapa? Kenapa? Gara-garanya dia itu beli obat, ini obat, perusahaan obat. Ketika orang tuanya berobat, sakit, ternyata saya ngerjai orang tua saya. Obat itu dibikin hanya modal ibaratnya 2.000 perak, dijual ke masyarakat itu 10 ribu. Ya Allah, saya ngerjain orang tua saya karena tanda tangan saya. Karena kalau enggak tanda tangan itu, itu obat enggak laku. Langsung keluar. Karena tersinggung batinnya. karena terusik perasaannya masa saya ngerjain orang tua saya keluar kalau seandainya kerjaan yang disuruh orang tua antum keluar itu gajinya melimpah dan sekarang gajinya kurang daripada itu katakan ini lebih mulia di hadapan Allah dan di hadapan orang tua saya daripada yang kemarin itu Ya, coba kalau kita kan pertimbangan-pertimbangan otak, perasaan, kebutuhan kan lebih menonjol. Mengungkit dan menyebut-nyebut perbuatan orang tua. Contohnya menghajikan, diungkit-ungkit terus. Mengumrohkan, diungkit-ungkit terus. Membangunkan rumah, ini semua termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mencuri orang tua, ini mencuri uang orang tua, jelas ini bagian daripada durhaka. berkelu kesah dan mengeluh di depan orang tua merantau tanpa izin ini juga termasuk durhaka ya berharap kedua orang tua mati supaya cepat mendapatkan warisan kalau bisa dicekik atau di cyanida, atau arsenik ya membunuh keduanya berlepas diri darinya dan seteruhnya dan nah, sekarang kita akan uh, yang penting yaitu hal-hal sebab-sebab Yang memicu durhaka. Hadirin sekalian. Yang memicu durhaka itu banyak sekali. Di antaranya satu, kebodohan. Orang itu kalau jahil, terutama jahil dalam masalah agama. nggak ngerti kedudukan orang tua. nggak ngerti bahaya durhaka. Sudah mudah. Mudah sekali melakukan kedurhakaan. Makanya bodoh itu musuh seluruh kemanusiaan dan manusia. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan annasu a'da'u majahilu wal juhhala'u a'da'ul ulama. Orang bodoh ini, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui dan orang bodoh itu menjadi musuhnya para ulama. Antum berarti orang yang tidak tahu musuh menjadi musuhnya perkara itu. Tidak ngerti pentingnya septibel pentingnya keselamatan meremehkan Tidak, ben, tidak tahu pentingnya sekuriti bandara dicek sama sekuriti bandara marah-marah tapi kalau dia tahu ikhlas suruh untuk uh, ini mengangkat tangannya diperiksa pakaiannya ikhlas karena tahu pentingnya ini sekuriti bandara kalau enggak ngomel-ngomel Pak memangnya saya teroris memangnya saya rampok apa iya Mas semua Bapak baik Tapi semua yang ada di bandara ini kan nggak baik. Bisa saja ada yang bawa narkoba, bisa saja ada yang bawa bom. Semua satu pesawat itu baik, satu saja yang nggak baik, amrol kan. Makanya ada sekuritas. Ngerti orang begitu juga Pak. Nggak ngerti masalah penting ini agama. Agamanya sendiri dimusuhi. Makanya sekarang banyak orang Islam yang memusuhi agamanya sendiri kenapa? Enggak tahu agamanya itu sendiri. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi annasu a'da'u Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Wal juhalu a'daul ulama. Orang bodoh itu menjadi musuhnya ulama, termasuk tadi meremehkan orang tua. Malah orang tuanya seakan-akan menjadi faktor ya. Yeah? mala petaka hidupnya menjadi faktor susah hidupnya seakan-akan ingin disingkirkan dengan cepatnya naudzubillah yang kedua pendidikan yang buruk ini ya entah itu pendidikan keluarga pendidikan di sekolah pendidikan di lingkungan Kita sudah dedek dengan baik-baik. Ternyata teman sekolahnya Masya Allah Pak. Sekelas ini rata-rata berani sama orang tuanya. Menentang gampang orang tuanya. Bohong sama orang tuanya dengan mudah. Niru anak kita. Tiru. Apalagi keluarganya sendiri. Ayah ibunya sendiri mencontohi durhaka. Makanya Rasulullah mengatakan. Kullu mauludin al fitrah. Setiap anak itu terlahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang sekarang membentuk dia durhaka? Siapa yang membentuk anak itu nakal? Orang tuanya sendiri. Maka kalau kita melihat nakal anak kita, koreksi mulai diri-diri diri kita perubahannya. Sehingga dan kalian Orang tua harus paling sering berdoa. Robbi jalani mukim as-salah wa menduriyati. Robbi auzein an ashkuru nigmatakalati an amtaliyya waala walidayya waan amal salihan tirdah wa aslihli fiduriyati supaya diperbaiki oleh Allah. Sekarang anak kita solat susah koreksi diri kita sendiri. Anak kita durhaka koreksi kita sendiri. Dengan cara seperti itu minimal kita taubat. Akhirnya diperbaiki anak-anak kita oleh Allah. Kemudian kontradiksi. Yang kontradiksi tadi kita nyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kita tidak pernah mencontohkan. Bahkan dengan sebaliknya kita dengan mudah meremehkan orang tua. Dengan mudah kita tidak sopan dengan orang tua. Bagaimana anak kita bisa baik? teman yang buruk yang tadi sudah kita sampaikan teman sekolah, teman lingkungan. Durhaka kepada orang tua memang jelas-jelas ayah ibunya ini durhaka terus tidak ada ketakwaan saat terjadi perceraian. Nah, ini nih perceraian. Ya, saya ingin kasih catatan. Rata-rata anak-anak durhaka dari korban perceraian itu lebih tinggi daripada selain perceraian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Seandainya ada yang ditakdirkan oleh Allah cerai dan cerai itu bukan suatu perkara yang terkutuk tercela. Karena memang perceraian itu suatu langkah paling minim, paling murah biayanya untuk menyelesaikan problem yang menumpuk yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya. Daripada kapal pecah kemudian kedua-duanya tenggelam di lautan, Kedua-duanya ancur, maka biaya yang paling termurah adalah percarian. Itupun setelah menempuh pintu semua nggak ada, pintu eslah nggak ada, pintu nasihat nggak ada, pintu perdamaian nggak ada. Cuman satu, pintu ini, ini percarian. Tapi tolong, jangan kurbankan anak, jangan kurbankan anak. Apalagi ibu-ibu yang gampang nantang-nantang suami cerai. Waspadalah kata Rasulullah SAW, Ayyumam ra'atin tolabat min zawjiha tolaqan min ghairi ba'sin lam tajid raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai suaminya tanpa alasan syar'i maka tidak menemukan baunya surga. Malah Rasulullah dalam riwayat yang lainnya mengatakan al-mukhtali'atu hunnal al munafiqat, perempuan yang tukang menuntut cerai adalah munafik. Disamping, maaf anak jadi korban. Anaknya juga nuntut nanti Kak maaf Niru kalau sudah nikah Karena melihat sosok yang selama ini dominan adalah ibunya ngelawan bapaknya ditiru sama anak perempuannya. Dengan mudah mengatakan mas kalau jantan ceraikan aku. Wow hebat. Kalau jantan padahal ditinggal benar, yo nangis gitu kan gitu. Emang enak hidup sendirian. Emang enak hidup kesepian nggak enak. Itu selanjutnya. membedakan antara anak satu dengan yang lainnya ini juga menjadi faktor. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan sekali-kali tidak adil, diskriminasi. I'dilu ini faktor perceraian. Nomor 8 mau sendiri. Ini juga termasuk ya, pribadi yang sempit. Minimnya bantuan orang tua kepada anak-anak untuk berbakti. Buruknya perilaku istri. kadang-kadang ada seorang istri yang dikecewakan suami, membawa semua anaknya untuk musui bapaknya bareng-bareng. Ada kadang-kadang karena bapaknya bisa, apa namanya, membawa anak-anaknya diajak bareng-bareng juga memusuhi ibunya. Ini jelas nanti akan muncul kedurhakaan. Atau belum pernah merasa menjadi orang tua. Ini ya, kadang seenaknya. Ya, yeah. kalau orang itu belum pernah merasakan punya anak itu gampang durhaka, gampang menentang, menantang orang tua. Makanya Pak, kenapa Allah menganjurkan kita untuk berdoa ketika sudah masuk umur 40 tadi doa, "Robbi auzi'ni." Ya Allah berikanlah kesempatan aku ya. Yeah. "Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." وأن اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي karena 40 itu sudah mulai turun 40 yang kedua ya dari mulai 0 sampai 40 naik terus kalau sudah 40 turun itu kalau dikasih oleh Allah 80 dan turunnya ini lebih enggak enak kalau naiknya ini masyaallah makan gorengan sudah masih enak Melek begadang masih enak juga, pakai motor jalan sampai 40 kilo, 50 kilo juga masih segar. Turun ini pak, kelamaan duduk susah berdiri, kelamaan berdiri nggak enak duduk, makan gorengan batuk batuk, makan malam udah nggak enak. Itu rasain, antum yang sudah umur 50 kan, itu sudah seperti itu. Mata sudah mulai tidak enak untuk melihat Kenapa ada yang selain? Rabbi Karena sudah mulai kelihatan semua ya Allah Betul Saya dulu diberitahu orang tua begini-begini nggak begini, dengar Jangan-jangan anak saya seperti saya Akhirnya berdoa Wa aslihli fidhuriyati ya Allah Perbaiki anak cucu saya Jangan seperti saya Jangan niru saya jangan saya perlakuan dia kepada orang tua seperti saya melakukan memperlakukan orang tua sudah mulai yaitu adinda sekalian sekarang kita masuk ke dalam uh, ini adab-adab yang ini saya sampaikan dengan cepat habis ini kita buka tanya jawab adab-adab yang patut dijaga di hadapan orang tua ini penting yang pertama menaati kedua orang tua dan tidak menyelisih keduanya tolong seandainya kita anggap itu baik tetapi orang tua sekarang berpendapat lain taati orang tua antum selagi tidak dalam rangka bermasiat kepada allah pak allah saja menganjurkan kepada kita apa وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما kalau seandainya keduanya kedua orang tua antum mengajak antum serius mengajak antum sungguh-sungguh memaksa antum untuk syirik kepada Allah jangan kamu taati tapi wah wa dunya ma'rufa pergaulilah di dunia ini dengan pergaulan yang baik itu tap pergaulan yang baik apa? Kalau sekarang hari raya harus silaturahmi lakukan. Kalau dia sakit tungguin, kalau memang punya uang biayanya antum tanggung semua wa sahibihi man ma'rufa. Jangan mentang-mentang sekarang karena orang tua kita masih kafir, masih syirik, kita perlakukan dengan semena-mena tidak. Pergaulan dunia tetap muasyarah tetap Sekarang hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Selama ini pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, antum kasihkan. Kalau memang dia butuh biaya hidup, kasihkan. Barangkali dengan cara itu malah dia luluh masuk ke agama kita. Kalau seandainya tidak, antum sudah menunaikan kewajiban antum dengan baik. Selanjutnya, hadirin sekalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan perbuatan dan bentuk-bentuk kebaikan yang lain menyayangi mengasihi kedua orang tua tidak menghardik mendengar kata-katanya bahkan pa, ada seorang kisah ini setiap dia padahal punya rumah berbeda setiap hari pulang pergi kerja selalu mampir dan bahkan sering tidur bersama orang tuanya dia bangga cerita kepada teman-temannya alhamdulillah saya tiap hari tidur di surga Bagaimana ceritanya? Dia setiap malam habis pulang dari kerja karena orang tuanya sudah mulai tua, sakit-sakitan kadang-kadang. Dia tungguin sampai orang tuanya tidur baru dia pulang. Rumahnya nggak jauh. Kadang-kadang tidur di bawah kaki orang tuanya sambil mijitin. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, surga di bawah kedua kaki orang tua. Alhamdulillah saya tidur di bawah kaki orang tua setiap hari. Tidur di surga. Coba bayangin Pak, saking mulianya orang tua, Rasulullah ibaratkan surga aja diinje-inje orang tua. Surga aja di bawah kaki kedua orang tua. Masyaallah. Surga gaya apa nikmatnya? Antum kalau membaca ayat membaca hadis tentang surga kaya apa? Itupun kata Rasulullah sallallahu alaihi tahta rijliha." Bagaimana kita sekarang ini bisa membantahnya, mengeyel meng dan yang lainnya. Makanya ada dalil sungguh sangat celaka anak yang durhaka. Kenapa? Pernah Rasulullah SAW naik mimbar pada tangga pertama mengatakan amin, yang kedua amin, ketiga amin. Lalu turun ditanya sama sahabat ya Rasulullah engkau tadi naik mimbar mimbar pertama mengatakan amin yang kedua amin ketiga amin kenapa tadi Jibril datang kepada saya mengatakan wahai Muhammad semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemui Ramadan sampai keluar dosanya tidak diampunin Jibril berdoa Rasulullah yang mengaminkan Memang betul Pak, orang itu sampai keluar dari romantun dosanya tidak diampuni itu kebangetan. Ibaratnya ada orang kaya raya mengumumkan, memaklumkan kepada orang-orang sekitar kampung yang kelaparan. Wahai saudara-saudara sekalian, masuklah ke rumah saya, makan minum sekenyangnya, 24 jam saya buka. Ternyata di luar sana masih ada yang kelaparan, yang kebangetan yang punya rumah atau yang kelaparan. Yang keduanya, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang duanya dalam keadaan dua renta tidak memasukkan ke dalam surga. dan yang ketiganya siapa yang mendengarkan namaku disebut tidak membacakan selamat hadirin sekalian kalau sekarang orang didoakan buruk sama jibril yang mengaminkan rasulullah kira-kira masih ada keselamatan yang masih diharapkan masih ada rahmat yang ditunggu-tunggu sehingga orang durhaka itu celaka dunia akhirat makanya Pak kalau saya di sekolah di pondok itu ngetes karyawan yang paling mendasar dua, sholat sama hubungan sama orang tuanya. Kalau orang atau karyawan atau an ini yang ngelamar ke perusahaan sama orang tuanya durhaka, saya simpulkan sudah mas mendingan kamu balik ngelamar di tempat lain. Kenapa pak? Sama orang yang punya jasa besar seperti itu aja kurang ajar. Apalagi ketemu saya cuman kerja. Apalagi sekarang ini hubungannya cuman kerja. Timbal balik keringat saya dinilai berapa. Orang tuanya yang hamil sampai lahir. Menyusui, menghidupinya, mengasuh. Bahkan membiayai sekolah aja diperlakukan seperti itu. Apalagi ketemu saya cuman dikerja. Yang kedua sholat. seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab siapa yang di dalam salat menyenyakkan di dalam salat menyenyakkan maka urusan selain salat lebih menyenyakkan. Perhatikan juga. Orang kalau sama Allah aja kayak begitu, Pak. Apalagi sama makhluk sama antum. Enggak selamat. Maka sebelum antum tes psikologi, sebelum antum tes interview yang lainnya, sebelum HRD membuat satu Uh, ke, apa namanya, langkah-langkah testing, antum tes dua hubungan sama orang tua, mas orang tua kamu sekarang dimana? wah pak, jarang pak pulang selama ini antum terhadap orang tua apa saja ya mas ya, kebaikan-kebaikan kasih contoh aja deh, tiga kalau orang tua antum sakit pernah nengok nggak oh jarang pak karena tempat jauh transport dan yang lainnya anehnya sekarang ngasih uang untuk anak istrinya lancar urusan pulang ke Surabaya Jakarta ngeluh uang ngeluh nggak bisa beli tiket ini sudah masalah antum coret yang kedua sholat Wah kadang iya kadang pak pak. kadang-kadang masjid kena kadang di rumah kadang juga nggak sholat udah hilangkan coret dari daftar karyawan antum nggak ada maslahat Selanjutnya dan sekalian, eh, yang juga penting adalah berusaha mendapatkan kasih sayang, cinta kedua orang tua, duduk dengan sopan, dengan orang tua, duduk di, lu, di ini, bahkan para ulama Pak, kalau jalan sama orang tua malam itu di depan, karena kalau malam bahaya itu di depan. Eh, maaf ya, maaf. Eh, kalau di jalan malam dia di belakang. karena kalau ada bahaya yang mendadak dari belakang tidak ada, sayalah yang pertama kena bahaya. Kalau jalan siang dia di depan. Coba Zainal Abidin yaitu Zaid ibn Ibn Hussein bin Ali. Itu julukannya Zainul Abidin. Makanya tidak boleh memberi nama anak Zainul Abidin. Walaupun nama saya Zainal Abidin. Karena ketika diberi nama anak masih kecil enggak ngerti. beliau itu ditanya wahai eh, apa namanya zanal Abiddin Kenapa kamu tidak pernah makan sama orang tua kamu kata dia apa simpel jawabannya karena birul waliiden saya takut makanan yang disukai ibu saya saya ambil Allahuak mana sekarang ini sikap anak yang mendahulukan orang Tuhan Tempat tidur orang tua. Antum juga pernah mendengar kisah yang menarik. Orang yang tawasul dengan Birrul Walidin. Ya Allah, saya punya kedua orang tua. Yang kami dan keluarga tidak makan sebelum mereka makan. Minum susu, belum mereka minum susu. Pada suatu hari saya mencari kayu bakar. Jauh sehingga pulang terlambat orang tua sudah tidur. saya siapkan makannya dan minum susunya dan saya tidak mau mengganggu tidurnya sehingga tidak saya bangunkan saya tunggu sampai menjelang fajar anak menangis karena kelaparan saya biarkan Ya Allah kalau itu engkau terima sebagai amalan yang maka Saya akhiri ya sebelum kita buka tanya jawab ya intinya kita semuanya hidup di dunia ini kullu nafsin bima kasabat rohinah masing-masing orang nanti akan mempertanggung mempertanggungjawabkan amal kita dan orang tua kita cuma dua orang tua kita cuma dua enggak mungkin lebih ya hatta orang tua bapaknya poligami Tetap bapaknya sama ibu yang melahirkan cuma dua. Dan ini kalau sudah hilang nggak bisa diganti lagi. Kalau sudah pergi nggak akan bisa hidup lagi. Hadirin salian kalau kerjaan antum hilang bisa diganti. Rumah antum kebakar pun masih antum bisa beli lagi. Mobil antum ringsek ketabrak insya Allah Allah akan bisa ganti lagi. Orang tua antum kalau sudah pergi yang hanya ada adalah menyesal. Sekaranglah kita mulai. Sekaranglah kita sekarang tunjukkan birul walidain, kebaikan-kebaikan kita, ikhwan, kalau seandainya kebaikan yang telah kita berikan orang tua ini pol tetap itu masih kurang. Makanya di dalam surat Al-Isra tadi ditutup apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shagira. Ya Allah, Pemberian saya yang melimpah, kebaikan saya yang banyak. Kalau seandainya antum merasa memberikan yang banyak, itu masih belum apa-apanya, masih sementara, hanya di dunia. Dan engkaulah yang bisa memberikan kasih sayang abadi. Ya Allah, kasihhi, kasih sayangilah dia seperti keduanya mengasihi saya. Karena kasih sayang kita sementara, pakaian yang kita beri, walaupun mahal. suatu ketika lecek, makanan yang kita berikan juga suatu ketika habis, uang kita yang kita berikan juga akan habis, tetapi kasih sayang Allah lah yang abadi maka seakan-akan ya Allah, kasih sayang yang saya berikan kepada orang tua saya, kebaikan yang saya berikan kepada kedua orang tua saya, tetap sementara tidak ada apa-apanya engkaulah yang bisa menyayangi secara abadi, sayangilah ya Allah keduanya Sebagaimana berarti Pak Allah saja yang membalas masih seperti, dong, coba bayangkan, seperti, coba apalagi antum sendiri sayangilah keduanya seperti, setara. Jadi itu Allah yang menyayangi kedua orang tua kita itu dinilai oleh Allah masih setara dengan kasih sayang yang telah diberikan keduanya kepada kita nggak ada lebih apalagi kita sendiri apalagi kita sombong dengan pemberi pemberian apalagi kita ungkit-ungkit pemberian kita jelas hilang semuanya demikian mungkin ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu sekalian, monggo. Oke. Okay. Yeah. Iya. di dalam pandangan Islam ketika kita bicara anak itu anaknya anak semua anak. Jadi Makanya warisan itu kalau tidak ada ibnun ibnul ibn. Begitu juga kita bicara bapak, itu semuanya sampai kakek kita. Sehingga di dalam al -Quran disebutkan Jannatul Adnin yadkhulunaha wa man min abaihim wa azwaji Surga adn nanti akan dihuni oleh nenek moyang ini, bapak kita, maksudnya bapak-bapak kita. terus kemudian anak cucu suami istri dengan syarat amal salehnya sama. Jadi Jannatu Adn yadkhulunaha wa man Amal salehnya sama dari bapak-bapak kita sampai atas. Makanya kehidupan surga itu nanti indah sekali. Kita akan ketemu dengan cucu-cucu kita yang tidak pernah kita lihat di dunia. Kita akan juga ketemu kakek-kakek kita yang tidak pernah kita lihat di dunia. Dengan demikian, birrul waliden kita kepada bapak kita sama dengan bapaknya bapak kita, yaitu kakek kita. Ibunya bapak kita, yaitu nenek. Dan seterusnya. Sama. Ada lagi yang tanya? Ya, silahkan. Ya. Hadirin sekalian ini problem solving yang sering terjadi di kalangan rumah tangga. Pertama, kadang-kadang dihantui oleh cemburu. Ada sebagian ibu yang cemburu sama menantunya. Ya. Oleh karena itu di sini suami yang bijak harus segera memotong, harus segera memangkas rantai cemburu ini atau rantai kebencian ini. dan segera menundukkan, memahamkan, meluluhkan, memahamkan. Jangan sekarang istrinya yang disuruh memaafkan, ini minta maaf, istrinya yang disuruh untuk aktif memahamkan tidak bisa karena di sini sudah ada negatif thinking. Ini sudah ada cara, makanya suami yang harus aktif. Atau kadang-kadang itu terjadi karena mungkin anak mama. Ya, maaf. Selama ini sang suami itu sangat dekat dengan ibunya. Bahkan dia memang anak mama. Dan ciri-ciri anak mama itu kalau pas kenalan biasanya yang dibanggakan ibunya. Oh ibu saya masaknya hebat. Pakaian yang yang dikasih oleh ibu saya ini awet. Ibu yang dibanggakan. Bahkan kadang-kadang kemana-mana pun selalu dibawakan makanan, kue, bahkan permen hasil bikinan ibunya. ya. Dan kalau cerita pun yang dibanggangkan selalu ibunya. Maka orang-orang seperti ini, laki tapi centil, laki tapi agak gemulai, ya. Ini laki agak gemulai karena pengaruh anak mama. Nah, kalau kenalan seperti ini, pertama kali perempuan harus tegas, saya lebih baik Mas dikenalkan sama abi eh, bapak daripada emaknya. Kemudian Hobinya ini juga biasanya masak, jahit. Kalau olahraga paling nggak suka. Makanya kalau bisa Mas saya itu paling hobi nonton Smackdown. Wah, itu cocok itu ya. Itu langsung sembuh. Nah, ini kalian yang dirahmati Allah. Ini biasanya terjadi crash seperti itu. Nah, kalau masalah anak mama, selama ini ketergantungannya apa? Apakah ketergantungan silaturahmi, jangan putus silaturahmi setelah menikah. Apakah selama ini ketergantungan terhadap pemberian-pemberian materi, jangan juga tahu-tahu putus pemberian materi. Kalau cemburu memang rada susah. Karena kalau diusut-usut pokoknya saya itu nek lihat muka istri kamu. Enggak mau saya. Kalau memang sekarang pertimbangannya makin hari makin parah, Tekanan-tekanan makin parah, maka kita terapkan riwayat Ibrahim memang akhirnya Nabi Ismail meluluskan, meloloskan, mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim karena memang akhlak istrinya jelek, ya mau nggak mau. Maknanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan ada tiga orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama rojulun kana tahtahu imraatun sayyatul khuluqi, falam yutalikha. Orang atau laki-laki yang memiliki istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Yang kedua orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tidak ada persaksian. Yang ketiga orang yang memberikan harta kepada orang yang safih. Safi itu orang yang belum bisa menggunakan akalnya secara baik untuk tasarruf, untuk mengolah hartanya. Atau memang otaknya kendor. Ada sebagian orang yang maaf, eh, akalnya kurang begitu lengkap, maaf dalam tanda kutip, jual ayam ditawar 5 ribu, minta 3000. ribu. Ini. Kenapa? Karena uang 3000 lebih banyak daripada 5000. Kalau 5000 itu cuman 1, 3000 3. Ribu, tiga. Persepsi dia tiga itu lebih banyak daripada satu. Akhirnya enggak mau. Pokoknya kalau enggak 3000 saya enggak mau enak aja melihara ayam susah-susah cuman ditawar 5000. Ah, itu, Safi. Kenapa, Pak? Akan rusak dia. Dan catatan, makanya catat mencatat utang beutang seberapapun wajib di samping untuk perpanduan, untuk pedoman ingat mengingatkan supaya tidak terjadi sengketa antum terhindar doa tidak dikabulkan Allah. Nah wanita yang jelek akhlaknya memang Subhanallah bikin laki-laki itu nggak bisa khusyuk ibadah, bikin laki-laki itu kendor ibadah betul. mau ngaji dikendorin malah minta ke apa e, mall mau sekarang sholat kusuk dikit sudah diteriakin telepon tangtung tangtung istri yang tidak solihah tapi ya antum didik dulu tahapannya nasihat. nomor dua ada e, didiamkan. nomor tiga dipukul tapi pukulannya dengan benda yang tidak melukai seperti tisu begini ha. tapi itu dipukulnya bukan di muka tapi di pantat ya enggak berasa Pak. Lah memang bukan untuk rasa merasa. Ini untuk mendidik. Berarti saya sudah tangan suami saya sudah diangkat. Ini bahaya. Ini kalau perempuan sensitif sudah ambil posisi untuk berubah. Nek ndablek pasti terus ya sudah. Kalau gitu sekarang hakim dari keluarga laki perempuan didatangkan ini mau terus atau tidak, itu tahapannya, gitu apalagi zaman sekarang Masya Allah Pak, banyak wanita-wanita yang berani sama suami <tik> kayak gampang kan gitu. gitu kayak ikan mujair, kan gitu ya. makanya kadang-kadang ada sebagian laki-laki lebih senang mancing daripada di rumah, karena kalau mancing kan melihat ikan mujair ngap-ngapan manis Dilihat adem di rumah, subhanallah, dipancing enggak kena. <laughs> Dilihat nyesek kan gitu. Nah itu, padahal hobi mancing itu jelek, sering saya kritikin. Hobi paling tidak bagus itu mancing. Yang sering kat saya katakan hobi orang konslet. Iya, gimana enggak konslet? Ditawarin libur seminggu sekali. Dalam setiap hari padat kerja, sibuk kerja, libur seminggu sekali. Ditawari ketemu ikan apa istri, dipilih ikan. Konslet enggak? Konslet. Kecuali tadi memang ada alasan, ya satu dua yang benar. Iya pak, daripada saya di rumah pak, ketemu ikanmu cair di rumah. wes wuh, udah. Hmm, itu, ya. Ada lagi yang tanya? Ya, Pak. Mertua itu namanya aja moro tuo, Kan moro-moro-tuo Itu mertua Karena tiba-tiba kita dapatnya tua Beda Kebaikan menantu kepada mertua Itu hanya terkait dengan sikap masing-masing pasangan artinya gini kebaikan istri kepada mertuanya bagian daripada ketaatan suami nomor satu kalau memang begitu kebaikan suami kepada mertuanya juga bagian daripada hubungan baik kepada istrinya tuh ya ini tolong diperhatikan dan tolong ada tiga perkara yang saya sering wanti-wanti wanti di taklim saya Perempuan jangan sekali-kali nginjek pagar ayu tiga ini. Suami bisa dikatain macam-macam, dasar lo botak masih terima, sabar. Dasar lo gendut masih terima. Kalau sudah dikritik tiga ini, awas. Satu, ngomongin keluarganya. Oh itu bisa keluar tanduk, lima. Yang kedua, Membongkar privasinya. Yang ketiga, merendahkan profesinya. Ibu, boleh sekarang nggak suka sama suami. Jangan merendah-rendahkan kerjaannya, penghasilannya. Oh, kiamat syukro itu. Yang kedua, bukar privasi, Masya Allah, dengan mudah. Apalagi ibu-ibu itu kan punya kelebihan lima ya, yang tidak dimiliki laki-laki. Satu, doyan ngomong. itu ya nggak tahu ibu-ibu di sini kayaknya nggak jauh deh makanya laki-laki kalau ngadepin masalah mikir dulu baru ngomong kalau ibu ngomong dulu baru mikir makanya ya keliru saya itu baru mikir setelah lima hari gak, -gak ada pak <paedah> yang kedua paling suka ngumpul-ngumpul ngumpul yang ilegal masalah Allah alias ngerumpi Itu masya Allah, kadang-kadang rumpi itu tematik loh Pak. Iya, pakai tema. Ada yang temanya suami-suami nikah lagi. Ada yang temanya bahas gaji tetangga. Ada yang tahu Pak, gaji rincian gaji tetangga. Gaji pokok tunjangan THR. Kan hebat itu. Nah itu bahaya. Yang ketiga, perempuan itu sensi, paling sensitif. Antum laki-laki. diomongin kopiahnya, cuek mas kopian Antum menurap banget nggak pantas <tawa> ketawa aja coba ibu-ibu diomongin kudungnya wah <tawa> pulang batuk-batuk itu iya adem panas waduh mas tadi saya diomongin kudung saya emang kenapa ya wah <tawa> wow, udah yang keempat perasaan perasaan makanya kalau lagi tengkar suami istri mas kamu nggak punya perasaan ngomong seenaknya Kamu pakai perasaan aja, emang nggak habis-habis apa perasaan kamu, <laughs> gitu kan gitu. Yang satunya kurang perasaan, yang lebih, yang satu kelebihan perasaan. Yang kelima, ini maaf, mohon ibu-ibu tidak tersinggung. Ya namanya aja mau balik, ngobal barang singele. I perempuan di sono yang saya ketahui di Jakarta ya, biasanya rela kehilangan siapa. untuk mendapatkan apa laki-laki beda rela untuk kehilangan apa demi mendapatkan siapa, paham nggak yang gue omongin ini Pak, yang tinggi banget ini ya. artinya gini lah perempuan tawarin, Mbak ini ada laki-laki tinggi ganteng, mancung, putih nganggur <tuh> sama pilih Mbak Rumah gedong, mobil mersi, emas berlian. Mana yang dibele? Laki-laki mancung. <laughs> Apaan? Emang makan ganteng apa saya? <laughs> gitu Tapi laki-laki, oh, ngorbanin mobilnya, ngorbanin ininya untuk dapat siapa pasangan saya. Makanya enggak aneh. Laki-laki 71 dapat 17. Enggak paham juga omongan ini. Ya. Tapi jarang sekali ada laki-laki satu tujuh dapat tujuh satu. Nyari <laughs> apa mas gitu kan? Yes, langsung warisani mas <laughs> gitu ya. Ini watak secara dasar. Ada lagi yang tanya? Iya? Yeah. Oh iya pak. Waalaikumsalam wa'alaikumsalam. Yeah. Iya. Cukup. Hadirin sekalian telah dijelaskan oleh Umar bin Khattab bahwa kalau ada anak durhaka, tentunya ada orang tua yang durhaka. Durhakanya orang tua kepada anak adalah menelantarkan pengasuhan, terutama ayah. Maaf, saya ingin kritik. Kadang-kadang ada sebagian orang ngaku ngaku jadi ayah setelah punya anak. tok ini sama aja orang baru bisa megang bola ngaku-ngaku pemain bola baru megang tok itu loh Pak ngaku pemain nasional jadi ketawain orang Ayah bukanlah gelar yang dimiliki laki-laki yang hanya pinter buat anak tapi ayah gelar untuk laki-laki yang pinter didik anak Kadang-kadang pendidikan hanya diperankan oleh ibu. Jemput antar, jemput sekolah ibu. Sampai nungguin untuk belajar ibu. Semua dipasrahkan ibu. Ayahnya kemana? Ayahnya hanya sibuk, kotak. Koran, televisi, komputer. Kotak. Nah, Ditawari mas, tolong mas. Tungguin anak mau semesteran atau mau ujian. Udah, kamu enggak tahu apa, saya baru datang dari kerjaan, capek. Ya iyalah, anehnya asik nonton TV. Tuh, tak, tek, tak, tek, tak, tek. Itu, itu yang terjadi. Dengan demikian yang dimaksudkan, kalau ada anak durhaka tentunya pasti ada, orang tua yang durhaka dan orang yang dua orang durhaka menelantarkan pendidikan anak pengasuhan anak. Walaupun begitu Pak, catatan buat anak juga tidak menjadi alasan ketredoran orang tua juga jadi dalih. Itu namanya menjadikan kelemahan itu sebagai dalil-dalil yang benar. Oleh karena itu saya juga ingin tegaskan kepada seluruh anak yang di sini, mau tua porsinya sebagai anak. Maaf Ya, saya ingin tegaskan kepada antum semua bahwa seandainya orang tua antum itu hanya berjasa melahirkan conger, kemudian ditinggal sudah cukup buat antum untuk birrul walidin. Titik. Seandainya orang tua antum itu hanya punya jasa ngelahirin cok itu loh pak, procot, ya, terus pergi itu sudah cukup menjadi alasan anak untuk birrul walidin. Apalagi antum juga sudah disekolahkan, apalagi antum juga sudah masya Allah dibiayai hidupnya, nggak ada alasan lagi. Ya kurang lebihnya orang tua dengan kesibukan dan yang lainnya, ya nggak bisa antum jadikan kelemahan orang tua antum sebagai dalil untuk membalasnya. Bahkan kita yang sudah ngerti itfaq ahsan tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Ada lagi? Cukup ya? Hadirin sekalian, kita tutup, insya Allah dengan satu pesan. Ya. Pesan ini adalah pesan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah untuk terus berbuat baik kepada orang tua, walaupun keduanya. mengajak kepada kekufuran bahkan mengusir dari rumah bahkan memberikan suatu jawaban-jawaban yang jelek kepada Abu Hurairah, tapi akhirnya luluh dan mudah-mudahan kita semuanya ya bisa mengawali pendidikan anak kita sebagai dasar untuk memulai pijakan birrul walidin di tengah keluarga kita. dan ketiga jangan sampai kita melahirkan turunan-turunan yang akhirnya kita menebarkan benih durhaka dan kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisan kita perpisan yang dilindungi oleh Allah dari perpecahan dan keruh hati subhanakaallahumma wabihamdqa asyaallahilahai أستغفرك و إليك والسلام و عليكم و الله و